Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh <tuh> Taib Sebelum dilanjutkan ini ada pertanyaan Pertanyaannya adalah ada seorang yang dia berprofesi sebagai seorang dokter Dan ia juga di waktu yang sama disebut Pak Kiai Sebab dia punya pondok besar Ia bisa menyembuhkan penyakit dan bisa pula meramal seseorang yang ramalannya itu ada benarnya juga Dan ia bisa menyembuhkan Penyakit seseorang Dengan hanya mengetahui namanya saja Ini kuliahnya di Amsterdam Kedokterannya Nah Bisa menyembuhkan penyakit Seseorang Hanya sekedar melalui siapa namanya Kemudian dia diberi nama ya Pak Dokter Kiai gitu atau Pak Kiai Pak Dokter. Ini kondisinya. Pertanyaannya, apakah Dokter plus Kiai tersebut plus Kiai tersebut menggunakan jalan dalam praktek meramal dan menyembuhkan orang tersebut? Yakni maksudnya yang Anah fahami adalah bahwa Apakah cara yang dipraktekan oleh dokter plus Kiai ini tadi Dengan menggunakan ramalan Dengan sebatas men mengetahui nama sang pasien Bisa dengannya menyembuhkan penyakitnya Nah, apakah ini dibenarkan Ataukah tidak Ana masih mau kuliah dulu Kira-kira ini memang ada gak dalam ilmu kedokteran Mengetahui jenis penyakit Seseorang dengan mengetahui Namanya Mungkin ada yang dari kedokteran Nah Wallahu alam ya ikhwan Ajaib, ajaib Di daerah Situ Bondo itu ada Maaf ya orang-orang Situ Bondo Ada seorang ya Yang ngobatin Dan subhanallah rame Yang datang ke tempat tersebut itu kalau gak bisa datang Orang yang sakit cukup dengan membawa foto Dan tanah di depan rumahnya Iya Saya membaca brosurnya itu Nah Jadi sanatnya Ali Gak tanya <laughs> Sanatnya tinggi Langsung dari brosurnya Nah Bawa foto pas foto hitam putih Jangan lebih dari setahun tapi Foto dia tapi jangan lebih dari setahun Nah jadi kalau setahun enggak diterima lebih dari setahun nah, Dan membawa tanah yang di depan rumahnya Subhanallah Maka perlu diketahui yang seperti ini Semuanya adalah praktek perdukunan sihir Dan e, Barakallahu fikum e, Digolongkan perbuatan ini adalah perbuatan syirik Nah dan kebanyakan mereka atau mayoritas mereka kalau tidak dinyatakan semuanya dalam uh, praktek mereka mereka bertaaun bekerja sama dengan jin. Nah, bekerja sama dengan syaitan yang mana syaitan tersebut telah memperbudak dukun-dukun tadi. Memang nampaknya dukun tersebut memiliki dan bisa menguasai jin Jin mau diperintah oleh dia Tolong ini keluarkan apa penyakit orang ini Usir jin yang ada pada badan dia Nampaknya Jin-jin yang ada di bawah kekuasaan dia Benar-benar tunduk kepada dia Pada hakikatnya justru terbalik Dia yang menjadi hambanya si jin Kenapa? Karena si jin tidak akan memberikan pertolongannya atau bantuannya Kecuali jika syarat-syarat yang dipersyaratkannya dipenuhi Misalkan banyak puasa tiga hari puasa mutih, ya. atau tulis Al-Quran dengan darah ayam yang dipersembahkan, ya. tulis ayat kursi dengan darah ayam yang disembelih, atau barakallahu Fikum setiap malam Jumat tertentu kamarnya itu ditaburin melati, ya, ini upacara upacara, ini upacara ini ya kawan, ha? ditaburin melati dan didupai. Nah, dan berbagai macam persyaratan-persyaratan para syailpin yang dibisikkan kepada telinga sang dukun tersebut. Nah, kadang-kadang orangnya alim, kadang-kadang orangnya ahli masjid. Kalau sholat Jumat itu belum ada orang datang, dia sudah di depan di soft pertama. Kadang-kadang kalau ee, kalau bersodaqoh luar biasa. Hari raya korban, korban Masya Allah Kasih kambing, kasih sapi Nah, ternyata dia adalah dukun Meramal Mengakui, mengetahui perkara yang gaib Atas dasar itu Praktek-praktek pengobatan Seperti ini wajib Ditinggalkan oleh umat Islam Nah Tidak jarang Bahkan mayoritas doa-doa yang digunakan pun Bidah, bahkan di situ bondo juga Itu ada orang mengobatin pasien dengan cara dibaca penyakitnya itu dari telapak kakinya dan diginikan telapak kakinya itu. Dibaca ini penyakitnya apa? Subhanallah. Enggak perlu alat apa namanya itu? Nah, tensi ini enggak perlu, enggak perlu rongsen atau apa-apa perlu. Dilihat telapak kakinya. Oh, ini anu ini apa? Kolesterol. Oh, ini jantung ini katupnya enggak bergerak. Nah, dukun. Nah, barakallahu fikum. Maka yang seperti ini saya menasihatkan seluruh kaum muslimin untuk menjauhinya dan mengingatkan umat dari bahaya ini. Nah, lebih apa, usaha kita mengingatkan umat dari bahayanya seorang peminum khamr. Nah, harus gencar. Nah, kalau kita mengingatkan ada orang yang berteman dengan khamr, ya hati-hati jangan teman itu orang suka mencuri itu minum khamr itu. Itu adalah orang pemakan riba, jangan dekat sama dia. Nah, untuk permasalahan ini lebih daripada itu Jangan deketin Itu bukun, itu syirik Nah, harus usahanya Kenapa? Karena Allah lebih benci Kepada perbuatan ini Yang mati dalam keadaan tidak minta ampun pada Allah Maka dia khalidun finar Nah Pertanyaan berikutnya Apa boleh kita meminum uh, apa Obat yang diberi oleh dia Tidak boleh Nah tidak boleh meminum obat Yang diberi oleh dukun tersebut Nah, Apakah dokter plus kiai tersebut Telah berbuat syirik? Ya Apakah orang yang berobat pada dokter Atau kiai tersebut telah berbuat syirik Pula tergantung kondisinya bisa dia berbuat syirik ketika dia membenarkan ramalan-ramalannya. Nah, di sini dia telah berbuat suatu kesyirikan karena dia telah meyakini ada makhluk yang mengetahui perkara yang gaib di mana perkara gaib itu termasuk kekhususan Rabbul Alamin. Dia telah menyekutukan Allah, menjadikan bagi Allah tandingan. Kalau dia mempercayai uh, ramalan-ramalannya Nah, tapi kalau tidak, maka minimalnya dia telah berbuat sebuah dosa besar. Kenapa? Karena Rasulullah menyatakan man ada kahinan aw al rovan. Namp, barakahulufikum. Uh, Namp, la tukbal lahul salatun arba'inayyaman. Barangsiapa yang datang kepada seorang dukun atau tukang ramal, enggak mempercayai dia, cuma datang maka tidak diterima darinya sholat sebanyak atau selama 40 hari ancaman yang sangat besar dari Rasulullah SAW menunjukkan bahwa itu adalah kebira min kebair salah satu dari dosa-dosa besar bagaimana dengan kegiatan ngeruat yang dilakukan oleh enam muslimin apa ngeruat itu? Hah? Hah? Kenapa? Entar dulu satu-satu. Ini banyak versi. Romar, faddal komar. Hah? Iya. Bisa Mencuci untuk perang maksudnya. Untuk apa? disucikan ya. ah. al-Abdulatif uh, punya hajat hari Rebo ah, terus hari itu, ah. Selasanya, ngeruat. Selasanya ngeruat apa yang dilakukan dalam acara ngeruat itu Biasanya, <laughs> gamelan Ngindahkan musibah Ngadakan gamelan Nah umumnya, itu, Apabila seseorang mempunyai Keturunan satu waktu tunggal Atau ganjil A -a. Laki tiga atau Rumpah itu, itu perlu diruat katanya, gitu. Perlu diruat supaya genap Supaya Supaya, <laughs> supaya, supaya oh, ada Anggilan dari Oh panas, gitu Oh gitu, gitu. Oh, gitu. Ah. kesenian seperti wayang gedhe gitu. Ah, gitu. Umumnya gitu ya. Mecopatan itu juga. Ya, depan, iya. So, nah, ada lagi ngeruat itu apa? Sama kayak gitu, di Cilacap itu juga. Masyaallah. Nah, minimalnya, minimalnya adalah bid'ah, minimal. Karena itu mengandung makna ibadah. Yang mereka lakukan mengandung makna ibadah. Nah, minimal itu, Nah dan beda Lebih besar di sisi Allah dosanya dibandingkan maksia Belum lagi kalau di sana terdapat Doa-doa yang mengandung kesyirikan Atau akidah-akidah Misalkan Bahwa dengan dicucinya keris Atau disucikannya tombak-tombak eh, Yang eh, apa itu Antik ya pusaka-pusaka uh, itu dengan ini mereka meyakini bahwa uh, bala atau musibah bisa tertolak kondisi ini bisa mem membuat atau menjadikan pelakunya jatuh kepada perbuatan syirik aswar ya, dan bisa menjatuhkan pelakunya kepada syirik akbar kapan dinyatakan jatuh pada syirik aswar kalau dia sebatas meyakini bahwa Benda-benda ini ketika dicuci merupakan sebab tertolaknya bala, merupakan sebab perantara ditundanya sebuah musibah. Nah, tetapi ketika ditanya siapa yang bisa mencegah musibah Allah, lo kenapa kok dengan ini? Ya ini sekedar sebab saja, sebab untuk supaya besok waktu kemantenan tidak ada angin ribut. Nah, misal, ini syirik aswar. Kenapa kaidah yang telah diletakkan oleh para ulama jahlumalei sabisa bain syar'iin walla kauniin sababal fahu syirik aswar syirik aswar itu diantara definisinya di samping riyah riyah itu salah satu dari syirik aswar juga diantara syirik aswar adalah menjadikan suatu perkara sebagai sebab. Sebab sembuh, sebab rizki, sebab tertolaknya musibah Dan yang lainnya sebab pinter ya, Sebab lulusnya ujian ya. Yang mana perkara tersebut yang dijadikan sebagai sebab Tidak ditentukan baik secara syariat Yang Allah tidak menyebutkan dalam Al-Quran bahwa Mencuci keris atau pedang itu bisa menolak gempa Allah tidak menyebutkan Rasulullah juga tidak menyebutkan secara syari, Secara kauni Jadi yani secara uh, Hukum alam ya, Yang kemudian dari sana manusia Menggali ilmu kedokterannya ya, Atau sebab-sebab Terjadinya suatu perkara Secara hukum alam Juga tidak termasuk Yang disebutkan dalam hukum alam tersebut Kemudian dia jadikan sebagai sebab maka itu digolongkan syirik asghar misalkan ya supaya dia hilang hausnya ya supaya dia hilang hausnya kalau secara hukum alam gimana tidur apa makan ha minum iya minum barakallahu jadi enggak tidur enggak ah, apa makan Minum barakallahu fiik. Iya. Yeah. Lah dia enggak supaya hilang hausnya misalkan coba Anda dengan telunjuk ini menuding ke arah timur ke pohon itu dan jilaten. Nah. Nah, nah ini bisa menghilangkan haus. Nah. Paham tuh ya, ikhwan? Secara hukum alam apa benar seperti itu? Bisa menghilangkan haus? Nah. Tambah haus karena asin. Nah. Barakallahu fiikum. Ah ini Syirik Aswar. Naam. Pengin sembuh dari penyakit diarinya Begitu juga. Gimana caranya? Coba Anda berdiri, ah, Anda ambil uh, tali, benang ya, tali benang. Kemudian Anda taruh di depan mata begini selama 10 detik diam. Nah. Secara hukum alam bisa enggak itu? Oh mungkin ustadz karena kalau konsentrasi jadi urat urat syaraf itu, ayah ini filsafat bong. Barakalawwifikum. Kalau diare pingin sembuh minum obat diare, makan daun jambu biji itu, iya yang bisa menghentikan diare. Barakalawwifik. Nah, atau minum teh yang tanpa gula atau yang lainnya obat-obat yang memang secara percobaan dan pengalaman manusia umat manusia ini itu memang mujarab untuk pengobatan. Lah sama dengan kasus itu tadi. Bagaimana bisa gamelan Atau acara mecopatan huh? Bisa Awak-awak yang kulit bisa menolak bala? Ini kan musibah Tapi dia ditanya Siapa sih sebenarnya yang menolak bala? Oh Allah, lho kok pakai gini Ini sekedar sebab, ini syirik aslar Kapan bisa menjadi syirik akbar Ketika dia berkeyakinan bahwa Yang menolak bala Atau yang menyembuhkan penyakit Menghindarkan dia dari musibah Ya benda tersebut atau acara tersebut, atau ngeruat tersebut, maka ini syirik akbar. Nah, dan ini pelajarannya nanti di Kitabu Tauhid. Barakallahu fikum, atas dasar itu, ngeruatan pun minimalnya bid'ah. Minimalnya bid'ah, kalau tidak sampai pada tingkatan syirik. Nah, syiriknya bisa syirik aswar, dan bisa syirik akbar. Wallahu ta'ala alam, minfadlikum ya ikhwan di dimuraja'ah. Iya, Timurajaah baik-baik, karena tadi sudah saya nilai majlis ini ternyata gagal. Ha, terbalik. Bagaimana dengan sang pengantarnya? Minimalnya dia sang pengantarnya, minimalnya dia telah berbuat dosa karena dia berta'awun dalam perbuatan ijtih wal uduan. Nah, perbuatan kemaksiatan. Nah, minimalnya. pengalaman, contohnya, diapakan? kasih karet? ya sama, syirik asgar, syirik asgarnya, termasuk anak pernah diajarin, Ustaz kalau habis makan duren ya supaya tangannya enggak bau duren ya cuci tangannya tapi merem katanya nah merem jadi nanti dicium iya ya hilang dia ya. subhanallah oh subhanallah yang melakukan itu katanya sih kata dia hilang ana coba enggak hilang nah barakallahu fiikum Ya ini ma'gul apakah yang seperti itu Secara hukum kauni Nah Secara hukum kauni Ada relasinya, ada hubungannya Dengan penyembuhan Nah, Maka sama seperti itu Sakit perut ngantongin batu Nah, Dikantongin tak Batunya Hah? Iya, dikantongin tak Supaya ini kebelet ini tadi Supaya bisa tenang, bisa bertahan dari sini sampai Surabaya Dikantongin batu ia ya, syirik asgar. Kalau dia meyakini itu ada sebagai sebab, maka itu syirik asgar. Nah, barakalul fiqum. Nah, air zam-zam itu disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Sallam. Maka itu sabab syari. Nah, ini contohnya sababun syari. Rasulullah menyatakan zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam itu. Untuk apa keinginan sang peminum ketika dia meminumnya? Dia sebagai sebab syari. Nah, yang memang Allah letakkan padanya barokah. Sehingga ketika orang minum zamb-zamb di itu berdoa, berharap, mudah-mudahan saya disembuhkan dari penyakit jantung saya. Nah, Bismillah dia minum. Nah, ini sababun syari, sababun syari. Nah. biar lulus ujian nah iya bisa nah, minum air zam-zam doa sama Allah barakallahu fikum karena kalimat itu dari Rasul zam-zam lima syuribalah untuk apa yang dia minum? lima syuribalah nah barakallahu fikum nah Misalnya coba upacara apa itu ya upacara bendera ah. kemudian mengheningkan cipta itu kan doa ya yang dimohonin siapa? yang dimintain dalam doa itu Allah ya, yang anda tahu ya dulu ya waktu masih sekolah itu lah SMA itu mengheningkan cipta itu doanya ke Allah ya, ke siapa itu doanya? Hah? Siapa ini yang yang anu? Antum yang punya pengalaman khuborok, nah mengheningkan cipta itu kepada siapa doanya? Hah? Yang anak tahu kepada Allah, kalau keliru ya oh, betul kan? Karena kalau kepada selain Allah doanya syirik, kan begitu? Kalau kepada Allah ah, dan doanya tidak mengandung kemaksiatan dengan cara seperti itu pada hari tertentu dengan perangkat-perangkat yang lainnya terkait dengan masalah itu itu beda. Ah. Ini satu. Nah, lebih daripada itu. Kalau pembicaranya adalah seputar Atau masalah upacara Ya pembahasannya banyak sekali kan yeah. Banyak sekali pembahasannya Ketika dia hormat bendera Kan begitu Termasuk itu kan Ah Itu bahkan mengandung ibadah Mengandung nilai dan makna ibadah Apa itu ibadah? Ibadah itu dijelaskan oleh Al-imam Ibn Al-Qayyim Wa ibadatul rahmani Ghayatu hubbihi ma'adzulli abidihi Huma ruknani Dua rukun Ibadah yang harus ada Nah, Sehingga sebuah amalan Sebuah kegiatan ya, Tertentu yang mengandung dua Jenis rukun ini tadi Itu dinamakan ibadah Kalau diberikan kepada Allah Tauhid namanya Kalau diberikan kepada selain Allah Namanya syirik Misalkan Apa itu dua rukun tadi? Pengerendahan diri ya. Puncak pengerendahan diri Dan puncak pengagungan Atau puncak kecintaan mahabbah. Ketika seorang melakukan upacara bendera Hormat Sang Sangsaka Sedang berkibar Dia punya kecintaan tertentu Kepada Sang sangsaka Karena memang sejak masih kecil di doktrin Bentuk pengerendahannya Dia harus tetap begini Mobil harus berhenti Orang sholat jumat Mobil tetap lewat Iya Kalau ini mobil harus berhenti Jangan ada yang tertawa Berapa dulu kasus teman kita yang tertawatit tempelin oleh guru di saat upacara bendera? Kenapa? Tidak menghormatin sang saka? Ini penggerdan diri nih. Nah, yang luar biasa ini. Nah, nah, ada PKS itu namanya ya, polisi apa? Keamanan sekolah itu ya. Jadi stop saja kendaraan semua stop. Nah, dengan diiringi dengan lagu yang memang sudah diatur rapi. Nah, seperti belajar tilawatil Quran. Itu dulu kan gitu, grup apa namanya? Paduan suaranya itu ya. Hah? Barakallahu fikum. Persis orang belajar kalau latihan itu luar biasa. Ada ininya latihan apa itu? Qur itu ya. Latihan mulut, senam mulutnya. Bu, siapa dulu di televisi itu? Nah, saya masih ingat masih kecil dulu. Nah. Barakallahu fikum. Kaya belajar Qur'an. Nah, harus tepat. Nah, disertai dengan pengerendahan diri dan pengagungan yang luar biasa. Nah, ini sudah memenuhi dua kriteria ibadah yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Nah, dicium-cium itu sangsaka. Jangan ada yang berani, apalagi sampai jatuh. Wah, bahaya. Kalau sampai jatuh sangsaka Quran jatuh, aduh Paling cuma gitu, jangan jatuh Ini Quran, sangsaka jatuh Oh, urusannya bisa ke pengadilan Kalau dulu subversif ya Hah? Bahaya Barakallahu fikum Nah, jadi e, Bisa sampai pada tingkatan Syirik Perbuatan seperti itu, karena mengandung Itu tadi, unsur At-tadallul dan unsur al almahabba atau unsur taqdim dan unsur mahabba, nah, pengagungan dan kecintaan. Iya. Nah. Yeah. Bagaimana dengan seseorang yang bertempat tinggal katakanlah di suatu tempat yang menurut seseorang itu anehnya, dari suatu rumah. Kemudian dia merasa takut di tempat itu, terus kemudian saking takutnya dia begini, apa? menghitung baca Quran atau mengutarasi surah tariq untuk mengurangi rasa takutnya itu, apakah itu termasuk yang mengukur rendahkan karena takut yang... enggak kalau seperti itu tidak, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan لا تجعلوا بيوتكم مقابر نعم فإن الشيطان ينفر من البيت الذي Tukra'u fihi suratul baqarah nah, Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan Nah, Maksudnya banyak-banyak baca Qur'an di rumah Karena sesungguhnya syaitan lari Dari sebuah rumah yang dibacakan padanya suratul baqarah Sehingga ketika kita merasa takut Merasa tidak tentera Merasakan ada sesuatu yang akan mengganggu Kita baca Qur'an Nah, supaya hati kita tenang ala bidhikrillahi tatmainnul kulub nah, ini kan tak boleh takut kepada selain Allah boleh takut kepada selain Allah selama takut itu tidak digolongkan jenis khauf atau takut ibadah dan sudah kita bahas ini dalam kitab salah satu usul dan kita sudah rinci uh, pada waktu itu Wallahu wallahu'alamis sawabi ilahuna wa sallallahu ala nabina muhammadu ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil